Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, kita umat Islam memiliki dua hal yang dijapat dijadikan tuntunan, yaitu Al-Quran dan juga Hadis. Selama Al-Quran dan hadis dijadikan panutan, insya Allah kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Pemirsa, Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Tafsir Amisbah Spesial Maulid Nabi. Dalam episode ini, insya Allah kita akan membahas mengenai Nabi Muhammad SAW dengan segala sifat kerasulannya. Dan untuk itu juga kita akan membahas beberapa ayat suci yang terdapat dalam Surah Al-Bayinah ayat 1-3. Surat al araf ayat 158 dan 172, Surat An-Nisa ayat 174 dan Surat At-Taubah ayat 128. Selengkapnya mengenai penjelasan ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Bapak Kurai Syihat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalamualaikum. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan bapak. Sehat ya pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu majelis taklim Ar Rahman, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Ibu-ibu majelis taklim Al Abror, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu semua. <laughs> Terima kasih atas kehadirannya. Silahkan pak langsung saja berikan penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ahlihi wa wa ma'ala Kenal Allah Orang yang beragama berkata Ya saya percaya Allah nah, Kalau anda Percaya dan kenal Dan percaya bahawa Dia itu Menentukan kebahagiaan Dan kesengsaraan anda Maukah anda mengetahui Apa yang disukai dan tidak disukainya Mau ya Mau. Kalau memang percaya bahwa dia Wujud Kalau tidak percaya ya tidak ada masalah Tapi orang yang beragama Yang berkata ada pencipta Ada yang mengatur alam raya Ada yang menjadi ini-ini Pasti akan timbul pertanyaan Bagaimana sih saya hubungan dengan dia Apa tuh yang dia sukai Apa tuh yang dia tidak sukai Di sini perlu ada yang menjelaskan kepada kita Yang ketiga Ada tidak menurut Ibu atau menurut pemirsa di rumah Ada enggak orang yang kita nilai Lengah, salah Ada atau tidak ada. Pasti ada ya ada. Okay. Perlu enggak orang itu diingatkan Perlu. Perlu. Perlu Kalau kita sayang dia Kita ingatkan dia. Hmm. Nah. Ada enggak diantara manusia yang lengah ada, ada Banyak, nah, banyak. <laughs> Perlu enggak diingatkan nah. Siapa yang memberitahu tentang Allah? Siapa yang mengingatkan yang lainnya? Siapa yang menjelaskan apa yang disukai dan tidak disukainya? Siapa itu? Sebelum ulama. Rasul. Iya kan? Ulama itu hanya melanjutkan Rasul. Allah menyampaikan pada Rasul. Rasul yang menyampaikan kepada umat manusia. Ya Kita manusia Karena biasa ini Hati kita kotor Kecerdasan kita ini Tidak bisa langsung kepada Allah Maka Allah memilih orang-orang Untuk dia jadikan rasul Rasul itu menyampaikan Apa yang perlu ibu tahu Dalam suratul bayinah itu ayatnya yang pertama terbunyi. Alhamdulillahinashaitanirodiin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamiyakunilladina kafiru min ahli alkitabiy wal musyrikina munfakina hatta taatiyhumulbayina. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Musyrik itu tidak akan beranjak dari kepercayaan mereka, tidak akan mengubah kepercayaan mereka. Kecuali kalau datang seorang rasul kepada mereka, mereka lenah, mereka enggak tahu. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad. Nah, tetapi kita lihat lanjutannya. Lam yakunilah dinakafarumin alil kitabiyal musrikinahum fakina hatta tahtiyaumul bayina rasulun minallah yatluusohkanmu. Kita garis bawahi sampai datang kepada mereka bukti penjelasan yang nyata, bukti dan penjelasan yang nyata itu adalah rasul dari Allah yang membacakan kitab-kitab suci. Nah, kita berhenti lagi. Kalau begitu, rasul yang diutus Allah ini itu merupakan bukti bukti kebenaran. Saya mau beri contoh. Ada satu orang mengaku dokter. Oke. Okay. Percaya atau tidak? Belum tentu. Belum. Mungkin dia tabib. Iya. Yeah. Mungkin dia dukun, mungkin dia pembohong. Saya perlu bukti bahwa dia dokter. Cara saya membuktikan bahwa dia dokter bisa saya lihat ada orang sakit dia beri obat dia sembuh. Oh iya dia bisa juga kalau mau jalan pintas tapi sekarang tidak bisa lagi itu saya lihat ijazahnya nah, ijazah saya bisa lihat orang ini jujur atau tidak saya lihat dari kelakuannya lihat. nah ini Nabi Muhammad diutus dikatakan oleh ayat Al-Bayina ini bahwa dia itu adalah bukti yang nyata nanti di surat Unisa Un ada dikatakan Ya ayyuhan nas qad jaa'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna 'alaikum nuram mubin. Hai seluruh manusia, telah datang kepada kamu bukti yang nyata dan kami telah menurunkan kepada kamu cahaya Al-Qur'an. Bukti yang nyata itu adalah Nabi Muhammad nah. sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti kita lanjutkan ya. lagi ya, Pak ya. Bahwa Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk memberikan penerangan bagi seluruh umat manusia. Kami akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Uh. Pemirsa anda masih bersama kami dalam program Pasir Amisbah Spesial Maulid Nabi Silakan lanjutkan kembali Pak, Ayat berikutnya Baik kita lihat Quran menyatakan Sosok Nabi Muhammad itu bukti Saya akan beri contoh Kalau ada satu orang Lahir Di pedalaman Yang tidak kenal peradaban Miskin Yatim tidak pandai membaca dan menulis. Kira-kira bisa jadi orang hebat dia atau tidak? Menurut logika, kita pakai logika dulu. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Belum berperadaban. Ya. Yatim. Miskin. Tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ya. Ya. Ya. Besar, menyampaikan hal-hal luar biasa Berhasil meruntuhkan dua empire besar Romawi dan Persia Hanya dalam waktu 20 tahun lebih Dipelajari orang sejarahnya Dan dinilai bahwa dia orang yang paling hebat Ya kan? Ini gimana ini? Itu bukan bukti bahwa Nabi Ini memang di, diciptakan oleh Allah untuk itu Kenapa sih itu Nabi Muhammad eh, eh, Lahir yatim Kenapa itu Nabi Muhammad Tidak pandai membaca dan menulis Kenapa itu Nabi Muhammad Begitu lahir dibawa ke pendalaman Menjauh dari ibunya Itu kan diatur Tuhan Kenapa Karena Tuhan yang mau Didik langsung Kalau ada bapaknya Bapaknya yang didik dia Terpengaruh sama bapak. Kalau dengan ibunya Ibunya bisa kalau dia pandai membaca, bacaan bisa mempengaruhi dia. Karena itu kita baca lagi ayat yang lain di Surah Al-Araf itu ada dikatakan, Wahai Nabi Muhammad, kul ya ayuhan nasu ini Rasulullahi ilaiqum jamiah. Katakanlah Wahai Nabi Muhammad, aku ini pesuruh Allah kepadamu semua kepadamu semua tanpa kecuali allazi lahu mulkus samawati wal ar. saya rasul Allah kepadamu semua Allah pemilik penguasa langit dan bumi la ilaha illa tidak ada penguasa tidak ada Tuhan tidak ada yang menguasai jiwa raga seseorang tidak ada yang menguasai alam raya ini kecuali Dia. Yussi wa Yumi Allah itu menghidupkan dan mematikan. Ini ini aqidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baru dia katakan, Wa Aminu Billahi Warasulihi. Maka percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada Rasulnya. Rasulnya itu bagaimana? an-nabiyul ummi, Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis. Karena kalau dia pandai membaca dan menulis, orang akan bilang, "Oh, itu dia tahu dari bacaannya." Iya. Ya. Ya. Jadi kita tidak ya. perlu malu untuk berkata Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Nabi Muhammad utus Tuhan dia an-nabiyul ummi. Baru hari kita lihat Allah diyuk minubillahi wa kalimatihi. Yang percaya dia juga percaya pada Allah dan percaya pada kalimat-kalimatnya. Jangan duga bahwa dia cuma ajak kamu percaya pada Allah padahal dia tidak percaya. Dia percaya pada Allah. Nah, baru ada hal yang penting. Watabi'ungula Allah kumtakdir. Maka ikutilah supaya kamu mendapat petunjuk. Satu hal, kita mau garis bawahnya. Apa perlu apakah cukup kita percaya pada nabi Bahawa dia nabi? Cukup atau tidak? Kita baca ayat kita. Nih. Fa aaminu bihi wattabi'u. Ikuti dia teguh-teguh. Tetapi mengikuti nabi itu juga harus cerdas. Karena tidak semua apa yang dilakukan nabi itu harus kita ikuti atau Nabi kawin dengan sembilan perempuan sekaligus saya juga mau begitu Nabi eh, eh, kalau terbaring tidur tidak batal luduhnya tidak batal luduhnya Nabi eh, saya ini saya kalau tertidur terbaring batal luduh saya tidak bisa diikuti semuanya nabi. Ada yang perlu, yang harus diikuti. Ada yang baik diikuti. Ada yang tidak boleh diikuti. Harus cerdas pilih-pilih. Baik nanti kita lanjutkan kembali pak ya. Jadi mengikuti Rasul juga harus cerdas, harus memiliki akal pikiran ya pak ya. Baik kami akan melanjutkan kembali ayat-ayat berikutnya. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mirsal terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah spesial Maulid Nabi. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai bukti yang nyata. Ikutilah dia supaya kita mendapatkan petunjuk. Silakan Pak dilanjutkan. Baik. Jadi kita tadi bicara soal mengikuti Nabi. Bisa berbeda-beda situasi. Maka kita harus cerdas pilih-pilih itu. Nah, kita mau lihat ayat lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad Ayat ini menyatakan begini. Laqad ja'akum rasulun min azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil ra'ufur rahim. Nah, ini. ini. ayat menyatakan demikian. Hai seluruh manusia termasuk yang hadir di sini termasuk yang menonton. Telah datang kepadamu Seorang rasul Kita garis bawahi dulu Kita yang datang sama dia Atau dia yang datang pada kita Dia datang Jangan Minta orang datang Dia begitu besar Perhatiannya Sehingga dia datang Kepadamu Lakan aku. Ya kan? nah. Min amfusikum Rasul yang datang ini sejiwa dengan kamu. Dia tahu apa yang masalah buat kita. Seperti halnya juga suami istri. Kalau dia sejiwa, sebelum suaminya ngomong dia sudah tahu apa oh yang dia mau. Yeah. Iya, nah, begitu bu, ya? Karena jiwanya. Jadi apa yang dia beliau sampaikan itu pasti sesuai dengan kebaikan kamu min anfusikum azizun alaihi ma'anitun terasa sangat berat apa yang menyusahkan kau itu Nabi digambarkan bahwa seperti seorang yang menyalakan api seperti seorang yang menyalakan lampu ada laron datang ke sana ya. laron ini kalau dibiarkan bisa terbakar Nabi lantas, eh, jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini." Nabi Muhammad begitu. Sangat-sangat kasih. Sangat-sangat rahmat. Kita lihat, "Azizun 'alaihim, anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Ra'uf itu artinya memberikan rahmat sesuai dengan apa yang dimilikinya. Rahim itu Memberikan rahmat sesuai apa yang Dibutuhkan oleh yang diberi Yang mana lebih bagus Ra'uf atau rahim Saya ulangi Dua-duanya bagus, saya tanya yang lebih bagus nah, Saya beri contoh Kalau saya punya uang 100 juta Tidak usah di 100 juta 10 juta nah, Kalau ada orang yang Minta saya akan beri dia seperti apa yang saya miliki. Kalau saya itu namanya ra'uh. Tapi kalau rahim, kamu butuh berapa? toh? Oh saya cuma butuh 100 ribu. Ambil 100 ribu. Nah itu rahim. Rahim itu rahmat itu memberikan sesuai kebutuhan. Ra'fah itu adalah memberi sesuai apa yang saya miliki, ha, ya kan? Nabi Muhammad itu rokuful, karena dia mempunyai hubungan dengan kamu yang begitu akrab. Inti yang saya ingin eh, eh, garis bawahi di sini dalam konteks ayat kita ini adalah bahwa Nabi Muhammad itu sangat kasih kepada umat dan lebih kasih lagi. Kepada umatnya yang taat kepada dia Jadi terhadap non muslim um, Nabi Muhammad kasih ya. Nanti kita lanjutkan ya Pak Kita ya. lanjutkan lagi ya. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran Dan bukti-bukti kebenaran itu Terdapat dalam Al-Quran Sehingga tidak ada lagi keraguan atas dirinya Dan saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu Untuk bertanya, tapi nanti dulu Pemirsa kami akan segera kembali lagi Setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa anda masih bersama kami dalam program Tafsir Amisbah Spesial Maulid Nabi. Sesuai janji saya, saya tadi akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk tiga pertanyaan ya ibu ya. Silakan siapa dulu ibu? Sampai sekarang kita sebagai umat Islam belum pernah melihat gambar Nabi Muhammad. Sebagai pelukis, apakah kita tidak boleh memvisualisasikan wajah beliau? dan mengapa demikian dan apakah itu juga dengan nabi-nabi yang lain terima kasih Bu baik uh, ada dua sisi yang saya jelaskan. dari segi teori kita bisa atau Ibu sebagai pelukis bisa Melukiskan bagaimana Rawakan Wajah eh, Nabi Muhammad SAW. Itu bisa Kenapa saya berkata bisa Karena Riwayat-riwayat yang Sampai kepada kita yang menjelaskan Tentang sosok Nabi Muhammad sangat sempurna Dahinya lebar Alisnya tebal Hitam rambutnya terurai sampai ke telinganya, ya toh? Ibu sudah bisa gambar kira-kira ya. Ah, giginya sedikit jarang. Ada depannya ada yang patah kena tombak. Itu, tergambar semuanya riwayat itu. Bagaimana kalau bicara? Kalau bicara sering memukul-mukul telapak tangan kirinya dengan jari telunjuknya. Sering menggigit-gigit bibirnya. Dari segi teori Tidak ada masalah Bisa kan? Ya. Tetapi dalam ajaran agama Ada yang dinamai Saduzariah Menutup kemungkinan nah, Saya bisa Gambarkan sekarang Kalau itu dibiarkan ada orang yang lukis kan? Bisa banyak yang lukis Bisa terbuang-buang di jalan diinjak injak-injak ya. Bisa? Bisa nah. Tersinggung enggak? Nah, daripada tersinggung, daripada keliru dilarang. Hmm. Jadi dari segi teori bisa. Tetapi karena khawatir terjadi itu juga sebabnya eh, tidak boleh difilmkan. Karena apa? Kalau difilmkan jangan sampai orang ini nanti habis filmkan itu nabi itu sahabat nabi terus koyo-foyo di sana ini macam-macam. Iya. Yeah tutup itu jalan supaya tidak. Saya kira begitu Bu ya. Hmm. Bisa dibilang supaya tidak dikultuskan enggak Supaya tidak di... termasuk itu supaya tidak dikultuskan. Hmm. Itu itu dari satu sisi itu sisi sisi sisi positif hmm. kan, hmm. orang terlalu hormati sehingga dikultuskan. Hmm. Tidak. Okay. Tapi sisi negatifnya bisa dihina. Yeah. Maka ditutup deh. Yeah. Mau tahu pelajari aja. Iya, yeah. baik. Silakan pertanyaan berikutnya Ibu. Ada dua, dua riwayat Nabi Muhammad SAW Pernah di Bedah dadahnya dua kali Pertama ketika masih kecil Yang kedua ketika Mi'raj Apakah itu kisah simbolis Atau demikian adanya Dan apa tujuannya Terima kasih ya, ya. Eh, Betul Bu Memang ada riwayat itu Certa, eh, eh, eh, Riwayat itu Bahkan ada yang menguatkannya dengan Firman Allah dalam surah Ash-Sharh alam Nashrah laka sondrok itu dia artikan bukankah kami telah membelah dadam tetapi eh, penafsiran ini penafsiran alam Nashrah dengan itu itu eh, eh, tidak kuat tidak disepakati ulama nah, riwayatnya juga begitu ada yang mengatakan bahwa itu waktu muda kecil di bedah waktu mau mi'raj di bedah ini riwayat ada yang menerimanya ada yang menolaknya ya, ada yang tidak jadi tidak, tidak, tidak, tidak, tidak benar itu nah, kita itu bukan sesuatu yang wajib kita percaya ya. kalau mau percaya silahkan tidak percaya tidak apa-apa nah, sekarang kita eh, tanya lagi yang kedua apa tujuannya bagi mereka yang berkata itu dibelah Dada beliau Ada yang berkata supaya dikeluarkan Kotorannya ya. Ya. Nah. Tapi ada lagi yang berkata Tidak, itu ada dalam salah satu eh, Bacaan maulid yang populer Juga dibaca di Indonesia Itu dikatakan Wama akhraju min qalbihi azan Walakin zaduhu tuhran ala tuhri Para malaikat itu Tidak mengeluarkan sesuatu yang buruk Dari dadanya Tetapi ditambah cahaya Di atas cahaya. Ya kan, eh, Jadi jadi persoalannya Kenapa itu lantas beda-beda pendapat eh, Saya pun Kalau saya ditanya Saya tidak setuju untuk menyatakan bahwa Ada sesuatu yang buruk Yang keluar dari Nabi Muhammad Allah sudah ciptakan dia sempurna ya. Untuk jadi teladan Tidak ada lagi yang buruk ya. Jadi kalaupun riwayat itu akan kita terima Kita akan berkata ya. Itu adalah untuk Menambah cahaya di atas cahaya Yang pernah ada saya kira begitu, bu. Ya. Baik, silakan berikutnya, ibu. Silakan ibu. Dalam pembacaan Maulid Nabi biasanya ada pembacaan rawi atau puji-puji dalam bahasa Arab, di mana banyak yang menganggapnya sebagai ucapan selawat yang mendatangkan pahala. Bagaimana bapak memandang tradisi seperti ini? Sekarang begini saya tidak mau dulu cerita itu. Saya mau tanya. Siapa orang yang paling berjasa pada kita? Orang yang paling berjasa adalah orang yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Iya kan? Wah, ya. kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, itu satu. Eh, bisakah kita berterima kasih pada beliau? mau balas budinya bisa atau tidak? Bisa. tidak bisa kita balas terlalu, terlalu terlalu banyak tidak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala eh, pernah suatu ketika memerintahkan orang yang mau menghadap Nabi untuk membayar sesuatu supaya Nabi bisa bersedekah dari uang itu tapi baru satu orang yang laksanakan Allah terus batalkan oh itu tidak tidak usah karena orang tidak bisa membalas budi baik nabi. Jadi bagaimana caranya membalas budi baiknya? Karena saya tidak bisa, manusia tidak bisa, saya minta pada Allah, ya Allah balas budinya. Itulah selawat. Ya Allahumma sallyalah Muhammad. Ya Allah curahkan rahmat dan kasih sayangmu. Kenapa saya minta darimu ya Allah? Saya nggak bisa. Nah. Salawat ini ada yang diajarkan Nabi, ada yang uh, uh, uh, disusun oleh ulama, nah, tetapi selama intinya ingin menggambarkan penghormatan pada Nabi, selama intinya ingin menampakkan kesyukuran atas kehadirannya, maka boleh-boleh saja. Tidak harus dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun boleh, selama tujuannya ingin mengagungkan beliau ini. Jadi itu baik kalau seperti itu Oke okay. Disuruh bersalawat pun ada di dalam Al-Quran ya Pak ya Iya perintah Tidak ada perintah Allah Yang didahului Allah melakukannya Selain selawat Itu wa Allah bersalawat Kepada Nabi Malaikat bersalawat juga pada Nabi Wahai orang-orang yang beriman Salawat jadi siapa yang lebih dulu selawat? Nah, Allah lebih dulu. Salawat. Tidak ada yang seperti itu kecuali di Jadi saya kira begitu, Bu ya. Itu sebabnya orang dianggap sangat kikir kalau tidak mau selawat. Orang cuma disuruh minta aja tolong beri gitu. Anda tidak rugi minta tolong beri. Ya Allah kasih beliau. Itu pun disuruh beri, Allah berkata, "Kalau kamu minta saya kasih juga kamu. Ini tidak mau minta, tidak mau ucapkan selawat begitu disebut nama beliau. Itu sangat cikil, ya. sangat tidak tahu budi. Ya. Ya, kan? Nanti kita lanjutkan lagi ya pak ya, pemirsa kami akan lanjutkan kembali. Saya sekarang jawab ini setelah pesan-pesan break. Pemirsa terima kasih anda masih bersama kami dan sesuai janji saya lagi saya akan beri kesempatan dua pertanyaan lagi silakan ibu yang mana dulu silakan bu ada seseorang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, wassalam. Uh, bagaimana menurut pandangan Islam tentang mimpi tersebut? Terima kasih. Iya, mimpi itu bermacam-macam. Ada mimpi Karena ada keinginan yang meluap Yang tidak bisa diwujudkan dalam dunia nyata Itu diwujudkan dalam dunia mimpi Mimpi begitu Ada mimpi eh, akibat keadaan yang sedang dialami oleh si tidur Ada orang ada bantal di lehernya Dia mimpi tercekik terbangun, baik, dia Itu mimpi. Ada orang mau ke kamar kecil. Sedang tidur. Mekanisme tubuhnya. Terus mm -hmm. jadi dia mimpi. Udah masuk ke kamar kecil. Padahal dia ngompol. Nah. Ada mimpi dibuat oleh setan. Ah, setan. Itu ada setan khusus. Bikinkan anda mimpi. Nah. Jadi itu mimpi bohong. Ada mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu salah satu di antaranya yang memimpikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man raani fil manam, fakat raani hakan, fainna syaitan alayyata masalubi. Itu kata Nabi. Siapa yang memimpikan saya waktu tidur, maka dia betul-betul sudah mimpi saya. Karena setan tidak bisa menyerupai saya walau dalam mimpi. Nah, hanya Nabi Muhammad begitu. Ada orang mimpi seorang nabi bahkan boleh jadi dia mimpi Tuhan itu setan yang bikin menyerupai, menyerupai dan membohongi tapi kalau Nabi Muhammad pasti itu benar hmm. saya kira jelas bu ya Nabi kan Muhammad orangnya spesial ya Pak Karena kalau kita itu, yang tak? diimpikan berarti kita apa termasuk orang spesial juga yang jelas. hanya bisa memimpikan jelas hmm. tinggal lagi tergantung mimpinya apa mimpinya. Ha? Okay. Kalau tapi jelas orang yang memimpikan Nabi Muhammad itu suatu suatu hal yang sangat istimewa. Mm. Bagaimana kalau orang datang berkunjung pada ibu orang terhormat, wow. ya kan? Ya. Yeah. Walaupun dalam mimpi. Mm. Ya. Yeah. Baik. Silakan ibu pertanyaan berikutnya. Uh, terima kasih diutusnya Nabi Muhammad uh, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu Wataala. Kemudian setelah demikian banyak Nabi dan Rasul yang diutus, maka apa posisi Rasulullah? Kemudian uh, apakah itu berarti ajaran uh, yang sudah pernah datang lewat para Nabi sebelumnya belum lengkap atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Yeah. Manusia, masyarakat manusia ini berkembang terus. Saya ambil contoh, anak kecil. Anak kecil itu anak kecil waktu dia masih bayi sudah dikasih nasi atau belum? belum belum dia ambil asi setelah sekian bulan sudah perlu ditambah asi dengan sesuatu yang lain perkembangannya ya, ya. setelah itu dia sudah boleh makan nasi dan sebagainya tapi mungkin masih disuapi ya, ya. Nah, setelah itu mungkin Oke deh ini kamu siap makan Ini ada makanan siapa datang Ibunya panggil dia sudah ini Kalau sudah dewasa masih disuruh makan Atau dia ngambil makan sendiri Ambil makan sendiri Itu perkembangan masyarakat Seperti itu juga Setiap nabi ini datang Membawa ajaran Yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Nah setelah Umat manusia mencapai Tahap kedewasaan Maka datanglah Nabi Muhammad Menyempurnakan semua yang masih kurang dulu Nabi Isa itu ajarannya sesuai untuk masyarakatnya ketika itu Nabi Nuh sesuai untuk masyarakatnya ketika itu Tapi setelah manusia mencapai kedewasaan Datanglah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Itu sebabnya Ajaran Nabi-Nabi yang lalu rinci Sangat rinci Tapi ajaran Nabi Muhammad itu tidak rinci Yang rinci yang tidak bisa diketahui oleh nalar Bagaimana itu hari kemudian? Kita tidak bisa pikirkan dikasih rinci Yang rinci itu yang tidak bisa berubah lagi dia tapi yang bisa berubah, mengalami perubahan, mengalami perkembangan Diserahkan kepada akal manusia untuk menyusunnya Tetapi yang diberikan hanya nilai-nilai Jadi eh, eh, kalau kita berkata bagaimana posisi nabi-nabi yang lalu Mereka telah melaksanakan tugasnya untuk masyarakatnya masing-masing Tapi setelah masyarakat umat manusia mencapai kedewasaan Maka diutuslah nabi Muhammad membawa ajaran Oke? Nabi Muhammad sebagai penyempurna ya, ajaran. Ya, sebagai penyempurna semua ajaran betul. Baiklah kan, pabrikan kesimpulannya? Saya kira kalau kita mau ambil kesimpulan yang pertama begini, umat manusia membutuhkan rasul, karena sekian banyak hal yang tidak dapat terjangkau oleh nalarnya. Yang kedua. Rasul yang diutus oleh Allah ini selalu disesuaikan dengan setiap perkembangan masyarakat. Tapi setelah masyarakat mencapai kedewasaan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan bukti kebenaran. Sosoknya adalah bukti kebenaran, ajarannya Al-Qur'an adalah bukti kebenaran. Yang ketiga yang kita ingin simpulkan, kita tidak hanya dituntut percaya pada Nabi Muhammad, tetapi dituntut juga untuk mengikuti, meneladani beliau, hanya saja yang kita perlu garis bawahi harus meneladani secara cerdas, ya kan? Karena itu. Yang keempat saya kira bahwa eh, sifat Nabi Muhammad yang paling menonjol itu adalah kasih kepada umatnya, rahmat kepada seluruh makhluk. Dan eh, selalu menginginkan kebaikan untuk umat manusia saya kira itu kesimpulan. Terima kasih Pak atas uraian yang begitu indah. Juga terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan alasan mengapa Allah mengirimkan para rasul dan Nabi Muhammad pun bisa dijadikan bukti kecintaan Allah Subhanahu kepada para umat Al-Qur'an pun menegaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang dapat dijadikan suri teladan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama program Taksir Al-Misbah Spesial Maulid Nabi bersama Bapak Kuraih Wabillahi Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.